Alhamdulillah Nusa, Rara, sebentar lagi azan subuh lo. Gosok giginya ya Tapi pastikan gak ada sisa makanan yang tertinggal dalam mulut Jangan lupa, niat puasanya juga ya Iya, ma. ma Eh, masih ada satu lagi Astagfirullah Masih ngemil aja, Ra Dari kemarin buka puasa Sampai sahur Gak berhenti munyah Ini kan puasa pertama Rara Makanya harus banyak Biar kuat sampai magrib. Wah Makan itu secukupnya Bukan makan sebanyaknya Error Hih, Rara kan masih kecil Jadi harap maklum <tuh> <tuh> Alasan Bentar lagi masuk azan subuh Yuk, sekat gigu dulu Puasa aja deh, Rara ngoskakan dulu. Hah? Kok enggak sikat gigi sih? Hmm, Rara semaja ya. Ninggalin sisa makanan di gigi untuk bekal puasa ya? Heh? Hmm? Biar kuat puasanya gitu. Hehe, iya dong. Eh, enggak deh. Habis makan dan sebelum tidur itu harus sikat gigi. Sisa makanan di mulut itu enggak bakalan bikin kita jadi kuat puasa. Malah bisa bikin gigi bolong jadi sakit, karena itu kan kuman. Makanya, nah, Rak, dengerin nih. Halo, aku gigi mulut rumahku. Agar sehat dan kuat, aku harus disikat di tiap hari. Oh, terus? Baiknya sikat gigi kapan ya? sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfloride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Ini apa sih Kenapa jadi nusa yang disikatin giginya? Daripada Kanusa ngomong terus, nanti kelupaan. Jadi Rara yang sikatin giginya Kanusa. Nusa, Rara, udah mau subuh. Ayo cepat ambil wudhu ya. Iya mak. Ayo cepetan. Thank <laughs> you.